Wa mayyudnil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba Ya bawa-bawa ibu-ibu dan saudara di Masjid Ar-Rokhmah yang diulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di Masjid ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, ya kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai suatu kitab pembahasan yang baru. Ya, kita telah bagikan lembaran fotokopian insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti dari takmir bisa membuat apa dibagikan kitabnya. Ya pembahasan kita berkaitan dengan permasalahan akidah. Ya, jadi pembahasan kita itu kitabnya adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Usul itu artinya adalah dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang-orang yang benar yang lurus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman jamaah para sahabat ya. Jadi kita akan mempelajari permasalahan akidah. Akidah itu artinya apa Bapak-bapak? Ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, aqidah itu artinya adalah prinsip atau keyakinan yang kuat yang ada di dalam hati seseorang. Ini arti aqidah. Ya, jadi amalan manusia, amalan kita manusia itu ada tiga macam. Yang pertama adalah amalan atau perbuatan hati. Ya. Ini dinamakan dengan akidah, amalan hati, perbuatan hati. Keyakinan hati ini akidah. Ya, keyakinan. Yang kedua adalah amalan lisan, lisan. Lisan kita, ucapan. Ya. Dengan misalnya apa? pikir, membaca Al-Qur'an. Ini amalan-amalan lisan. Yang ketiga adalah amalan anggota badan Ya seperti sholat Seperti puasa Haji ini Amalan-amalan anggota badan ya, Jadi ada amalan hati Amalan lisa Ada amalan anggota badan Ya ini manusia kita semuanya Diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Amalan-amalan ini Semuanya penting ya, Tiga amalan ini penting Tetapi yang paling penting Adalah amalan hati ya, Semuanya penting Tetapi yang paling penting Adalah Amalan hati Amalan hati Atau akidah Ini yang paling penting daripada amalan badan atau amalan lisan. Ya, nanti akan kita jelaskan sebab-sebabnya. Kenapa amalan hati ini paling penting? Ya, dan salah satu amalan hati adalah akidah yang benar, yang lurus. Sehingga bagaimana akidah yang benar itu kita akan belajar akan kita pelajari di dalam kitab ini. Ya, dan kitab ini merupakan karangan dari Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan. Ya, merupakan karangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau masih hidup merupakan salah satu anggota ya, Hayat ah Kibarul Ulama ya, MUI seperti kalau Indonesia itu MUI-nya Uh, negara Arab Saudi. Ya, beliau mengatakan, Inna ahlus sunnah wal jamaah. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu ya berjalan ala usul di atas dasar-dasar pokok-pokok Thabitah yang kuat. Ya, jadi. Kita sebagai seorang Muslim itu harus punya prinsip yang kuat, harus punya pedoman yang benar, agar hidup kita itu tidak terombang-ambing dengan keadaan, ya, dengan situasi dan kondisi. Ya, banyak di antara kita umat Islam bapak-bapak, ibu-ibu yang sering bingung ya ada peristiwa ada kejadian bingung kenapa bingung karena tidak punya pedoman tidak punya prinsip tetapi kita umat Islam itu sudah ada pedoman prinsip yang jelas aturan yang gamblang ya sehingga kita hidup itu nyaman tenang wadihah wadihah itu jelas tidak Apa Samar-samar Fil-i'tiqor Di dalam I'tiqor Di dalam keyakinan Wal-amal Dalam amal perbuatan was suluk-suluk itu Adab Etika Akhlab ya, Ini Kita sebagai seorang muslim itu Sudah jelas panduannya Dalam Al-Quran Dalam hadis Semuanya sudah ada Wahdi al-usul al-adimah mustamidah dan dasar-dasar yang besar yang penting ini mustamidah itu didasari min kitabillah dari Al-Quran was sunnati Rasulihi dan dari sunnah Rasulullah SAW. Ia ya, bukan pikiran kita, bukan pendapat kita. Ya, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi prinsip itu bukan hasil karya kita sendiri, ya karena apa? Kalau ini prinsip ini merupakan semata-mata pikiran kita itu bisa benar bisa salah karena kita manusia yang lemah. Tapi kalau prinsip dan pedoman yang kita kerjakan itu dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka pasti benar sempurna tidak ada kesalahan. Iya, maka kita harus tahu bagaimana prinsip yang benar. Wa ma kana alaihis salaf hadhil ummah dan berdasarkan perbuatan para salaf dari umat Islam, minas sahabat dari para sahabat, wa dan para tabi'in, wa man dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Wa hadhil usul dan pedoman-pedoman ini tatalah khusufi mayani kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi akidah prinsip akidah yang benar itu seperti apa? Rangkumannya adalah sebagai berikut. Ya, akan dijelaskan oleh penulis. <tuh> Ya sebelum kita baca bagaimana prinsip-prinsip yang benar itu perlu kita ketahui tentang pentingnya akidah tadi. Ya, kenapa kita harus belajar akidah? Pentingnya akidah itu apa? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akidah kita itu harus benar karena apa? amalan anggota badan atau amalan lisan itu bisa diterima oleh Allah jika akidahnya, jika hatinya itu benar. Ya, seperti tadi oh Bapak nggih. Jadi amalan manusia itu ada tiga. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Yang paling penting adalah amalan hati. Semuanya penting tapi yang paling penting adalah amalan hati karena apa? karena kalau amalan hatinya itu salah, rusak amalan hatinya itu tidak benar maka amalan lisan dan amalan anggota badan ini tidak diterima oleh Allah yeah. contohnya apa? contohnya ada orang rajin membaca Al-Quran ada orang rajin salat tetapi hatinya tidak benar, akidahnya rusak, tidak ikhlas. Maka di sisi Allah tidak ada gunanya. Kita ingat ada sebuah hadis. Hadis ini menerangkan kepada kita yang pertama kali Golongan yang dilempar oleh Allah ke dalam api neraka itu siapa oh, Bapak-bapak, ibu-ibu Siapakah orang yang pertama kali dilempar oleh Allah dalam api neraka Bukan orang kafir, bukan orang musyrik Tetapi Rasulullah jelaskan tiga golongan yang pertama kali Allah lempar ke dalam api neraka Siapa yang pertama adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Golongan yang kedua adalah qari, pembaca Al-Quran. Golongan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ya, ini amalan-amalan yang besar. Ya. Berjihad, dia pergi berperang, badannya terbunuh berdarah tetapi Allah lempar pertama kali ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah bertanya kepada dia, "Kamu berjihad itu niatnya apa?" Maka dia menjawab, "Niatnya adalah ikhlas mencari pahala Allah." Maka Allah mengatakan, "Kamu berdusta, kadzabta. Kamu berdusta. Kamu berjihad dalam rangka ingin dijadikan pahlawan dikenal oleh manusia menjadi terkenal cita-citamu niatmu adalah seperti itu maka Allah lempar ke dalam neraka karena hatinya amalan hatinya rusak walaupun amalan badannya sangat besar Orang yang kedua dipanggil oleh Allah Pembaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an Bacaannya merdu Ya ditanya kamu membaca Al-Qur'an Kenapa dia menjawab ikhlas ingin cari pahala Allah mengatakan Ganda-ganda kamu berdusta Kamu membaca Al-Qur'an agar dikatakan Khorek, jaguh, ahli membaca Merdu suaranya dipuji Ya maka Allah lempar dia ke dalam api neraka Karena hatinya Akidahnya yang rusak Yang ketiga adalah orang yang bersedekah Membangun masjid Membangun pesantren Bersedekah kepada fakir miskin Ya tetapi Sama niatnya Agar ingin terkenal dipuji, Bukan karena ikhlas mengharap pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka mereka itu tiga golongan. Yang pertama merasakan api neraka. Karena apa? Amalan hatinya, akidahnya yang rusak. Walaupun amalan lisannya dan amalan anggota badannya itu besar kelihatannya. Ya, ini pentingnya akidah yang benar karena amalan kita bisa sah dan diterima oleh Allah jika amalan hati kita itu baik dan benar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini dalam surat az-zumar ayat 65 Wa walaqad uhiya ilaika wa ilan ladhina min kablikala in asyirakta layahbatanna amaluka wa wala takunanna minal khasirin dan telah kami wahyukan kepada engkau Wahai Muhammad Dan kepada nabi-nabi sebelum engkau Sesungguhnya apabila kamu berbuat kesyirikan ya Kesyirikan artinya akidahmu rusak Tauhidmu tidak benar Maka akan terhapus seluruh amalan-amalanmu Dan kamu benar-benar akan termasuk Golongan orang yang merugi Akan menghapus amalan dia rajin solat, dia rajin puasa, naik haji, tetapi akidahnya rusak. Dia berbuat kesyirikan, karena keyakinannya salah. Ya, ini syirik dikira baik, maka amalan-amalan yang dia kerjakan terhapus. Ya, Allah tidak kasih pahala. Nah, ini. Apa, bahayanya akidah yang rusak, akidah yang salah. ya dan sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, walaupun orang itu ya kalau ada orang amalannya itu sedikit biasa-biasa saja, bahkan mungkin ya dia banyak berdosa, tetapi selama hatinya akidahnya itu benar. Maka pasti dia masuk surga. Ya, walaupun banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, akan tetapi akidahnya itu benar dan lurus. Maka kemungkinan besar pasti dia akan masuk surga. Walaupun mungkin allah siksa di dalam neraka terlebih dahulu. Ya, Rasulullah saw mengatakan. Man laqiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhalan Wa man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al Artinya barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan membawa dosa kesirikan walaupun satu syirik akbar dakhalan pasti dia masuk neraka. Wa mandaki Allah Dan barang yang bertemu dengan Allah La yusriku bihi syai'ah Tidak pernah menyekutukan Allah Pasti masuk surga. Walaupun dia punya dosa Tetapi dosa-dosanya itu bukan Dosa syirik Yang penting dosanya bukan dosa syirik Dia tidak pernah menyekutukan kepada Allah Tetapi banyak dosa-dosa yang lain Pasti masuk surga. Walaupun suatu saat nanti. Ya, dan ada sebuah hadis yang sangat panjang ya, diceritakan ada orang Allah panggil. Kemudian buku catatan orang tersebut itu penuh dengan dosa-dosa, banyak dosa yang dia kerjakan. Ya, ada 99 kuku catatan amalan Semuanya isinya dosa dan perbuatan jelek Kemudian Allah bertanya kepada dia Apakah kamu punya kebaikan Maka orang tersebut bingung ya, Dia merasa tidak punya kebaikan Adanya perbuatan dosa dan kemaksiatan Tetapi Allah mengatakan la Tidak ada yang Lalu gelamu Ahlan Aliaumah pada hari ini tidak akan ditolimi seorang pun. Maka Allah mengeluarkan sebuah kartu yang tulisannya La Ilaha Ilallah. Aqidahnya benar. Maka kartu itu ditimbang, diletakkan di timbangan dan buku catatan orang tersebut diletakkan di timbangan. Maka ternyata kartu ini lebih berat di sisi Allah sehingga dia masuk surga walaupun banyak berbuat dosa selama akidahnya tauhidnya itu benar. Ya, ini pentingnya akidah. Yang benar yang lurus itu memasukkan seseorang di dalam surga. Kemudian yang kedua Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Akidah itu sangat penting. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu berdakwah, mengajak kepada manusia kepada akidah. Ya, semua para nabi dan rasul itu ajakan yang pertama kali adalah akidah. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Ini nanti. Ya, yang penting akidah dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Itu berapa tahun di kota Mekah? 13 tahun, ya. Jadi Rasulullah itu turun wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya, umur beliau 40 tahun. Selama 13 tahun beliau di kota Mekah, itu apa yang beliau sampaikan? Apa yang beliau ajak kepada Manusia adalah akidah atau Atauhid Ayo berakidah yang benar Ayo bertauhid yang benar Tidak ada sholat Belum ada zakat Belum ada puasa Sama sekali selama 13 tahun Kurang 3 tahun Jadi sholat itu Allah wajibkan Apa 3 tahun sebelum hijrah Jadi Masih di kota Mekah ya sebelum hijrah 3 tahun jadi 10 tahun Rasulullah di kota Mekah itu 13 tahun sholat itu Isra'um Mi'raj itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum beliau hijrah ya ini baru kewajiban sholat berarti 10 tahun di kota Mekah itu total hanya akidah, akidah, akidah tidak ada perintah yang lain ya baru setelah di kota Madinah di kota Madinah baru ada perintah zakat, baru ada perintah haji, baru ada perintah puasa. Puasa itu dua tahun setelah hijrul. Iya. Berarti memang yang paling penting itu akidah. Iya. Karena apa? Karena kalau akidahnya itu tidak benar, ya tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya puasa tidak ada gunanya zakat selama akidahnya rusak maka Rasulullah itu selama 10 tahun akidah akidah yang lurus ya di dalam surat an-nahl ayat ke-36 ya Allah subhanahu wa taala mengatakan walaqad baathna Fikulli ummatin rasulan a'budu llaha wastanibut tauhid yang artinya dan telah kami utus di setiap umat itu para rasul yang menyerukan jadi tugas rasul itu yang paling utama. A'budu llah sembahlah Allah saja tauhid akidah. Wajtanibut thagut dan jauhilah thagut Sesembahan sesembahan selain Allah, seperti itu tugas utama para nabi dan rasul sejak nabi adam sampai nabi kita nabi Muhammad, Sallamualaikum. Ya sama, wahai kaumku sembahlah Allah tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, bisa dilihat dalam surat al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Ini dalam surat al-A'raf itu. Kisah-kisah para Nabi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Suhaib Semuanya sama Anikbudullah, sembahlah Allah Malakum bin ilahin wairuh Tidak ada sesembahan kepada kalian kecuali Allah ya, Para Nabi itu ajakannya sama ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Menetap di kota Mekah selama 13 tahun mengajak orang-orang untuk bertauhid, ya, hanya ada sholat saja itu 2 tahun sebelum hijrah, itu sholat. Selain itu tidak ada dakwah yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga bapa-bapa dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqidah yang benar, ya, prinsip yang ada di dalam hati seseorang yang benar dia bertauhid kepada Allah, ya, memuliakan Allah, meyakini bahawa Allah itu melihat perbuatan dia, mendengar segala ucapannya, akan membangun karakter yang baik, membangun sifat yang baik bagi seseorang seorang manusia tidak akan korupsi atau tidak akan ngabusi atau tidak akan berbuat dusta atau yang lain kalau akidahnya benar karena merasa Allah itu mendengar kalau dia berdusta Allah mendengarnya kalau dia berbuat dosa Allah melihatnya walaupun manusia tidak tahu ya orang-orang yang korupsi itu Ya, kenapa berani korupsi karena merasa tidak ada orang yang tahu, tidak ketahuan. Tapi kalau orang itu punya prinsip akidah yang benar, manusia tidak tahu, KPK tidak melihat, tetapi Allah melihat. Ya, Allah melihat dia takut, tidak mau. Ya, ini akidah. Nah, ya, contoh yang lain misalnya akidah yang benar itu zaman dulu gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ada namanya primbon, ya primbon. Primbon itu di situ ada tulisan-tulisan, uh, misalnya kalau rumah itu ada burung hantu, ya burung hantu, itu berarti misalnya nanti ada yang mati, ada yang meninggal. Kalau burung hantu hinggap datang ke rumah tersebut, ini berarti. Diperkirakan ada orang yang meninggal Ini akidah yang rusak Kesyirikan ya, Kalau orang itu Akidahnya rusak Ada burung di atas rumahnya Dia takut tidak bisa tidur Gara-gara ya, burung Ini menunjukkan Prinsipnya itu lemah Hatinya lemah Kenapa burung Hingga saja Membuat dia takut Ada jejak Jatuh, cecak, jatuh dari atas ke bawah Wah ini ini tanda sial Tanda bahaya Ini orang yang akidahnya rusak Gara-gara cecak saja takut Tidak bisa tidur ya, Ada orang mau kerja ke pasar Atau mau ke sawah Jalan, naik motor Tiba-tiba ada kucing lewat di depannya Wah ini tanda kecelakaan jadi saya tidak jadi kerja Tidak jadi kesawa Gara-gara ada kucing Ya ini menunjukkan Lemah Hatinya itu lemah Karena akidahnya yang rusak Karena apa Prinsip yang rusak tersebut Tidak jadi kerja, tidak dapat uang Gara-gara kucing, apa hubungannya kucing Dengan kecelakaan Apa hubungannya cecak Apa hubungannya burung? dengan kematian tidak ada sama sekali kalau kita punya akidah yang benar yang yang membuat celaka yang mematikan itu siapa Allah Subhanahu wa taala bukan burung bukan cicak bukan kucing tidak ada hubungannya kalau kita punya prinsip akidah yang benar ya maka kalau orang itu akidahnya rusak maka orang itu penakut kemudian pendusta ya dan banyak kejelekan-kejelekan, semua kejelekan, semua dosa itu sumbernya karena akidah yang tidak benar, akidah yang rusak ataupun akidah yang lemah. Selama orang itu akidahnya kuat, insya Allah amalannya juga akan baik, ya dan juga perbuatannya, ibadahnya akan baik pula. Ya ini apa? Ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai pembukaan dari kitab kita yaitu pembahasan aqidah yang benar itu seperti apa yang bisa mengantarkan kepada kita kepada jalan prinsip yang lurus di dunia maupun di akhirat. <tuh> ya, sebelum kita akhiri silakan bapak-bapak, oh ibu-ibu kalau ada pertanyaan.